بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ومه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kita panjangkan puja dan beri syukur Kedirat Allah Taala ta Pada kesempatan Pagi yang berbahagia kali ini Kita masih kembali diberi kekuatan Kesehatan, hidayah, serta taufik Dari Allah SWT Sehingga Kita bisa kembali menghadiri Pengajian rutin Jumat pagi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 kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio Insani 102.2 FM di Porbonega dan sekitarnya dan juga para pemirsa Yufi yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah azza wa Pada pagi hari ini insyaallah kita akan mengkaji sebuah tema yang berjudul nikmat dalam sakit. Sakit itu nikmat atau bukan? Sakit nikmat atau bukan? nikmat kalau panjenengan dikasih sakit gimana makanya judulnya itu bukan nikmat sakit tapi nikmat di dalam sakit orang yang hidup di dunia ini dia mau tidak mau harus siap menghadapi kondisi yang berbeda-beda Ibarat sebuah roda Kadang dia di atas Kadang di bawah Orang yang hidup di dunia ini Dia harus siap Untuk menghadapi Kondisi yang enak Maupun kondisi yang tidak Enak Yang enak contohnya se Sehat yang tidak enak contohnya Sakit Dan saya yakin Semua yang hadir di sini Dan juga para pendengar Para pemirsa Dimanapun anda berada Pasti menginginkan Sehat Gimana maksudnya? Semuanya pengen sehat Akan tetapi Apa mungkin kita sehat terus Coba saya pengen tanya di antara jamaah sekalian, ada enggak yang enggak pernah sakit? Atau, janganlah dikatakan enggak pernah sakit. Ada enggak yang pernah sakit, tapi cuma tiga kali seumur hidup? Enggak ada. Saya naik Sejumlah jari, sepuluh kali. Ada enggak yang sepuluh kali seumur hidup sakitnya cuma sepuluh kali? Wah, sabun minggu langganan. antara keinginan dan kenyataan berbeda antara keinginan dengan kenyataan inginnya sehat terus tapi kenyataannya tidak demikian kenyataannya banyak di antara kita yang sering menderita sakit bukan hanya sekali dua kali tapi mungkin puluhan kali Menderita sakit Kebanyakan dari kita Atau kebanyakan dari orang yang sakit Dia akan sering Mengeluh Manakala dia menderita sakit tersebut Walaupun sakitnya itu Hanya satu bagian Dari tubuh kita Contohnya no, Sakit Gigi yang sakit cuma satu bagian, tapi masya Allah semuanya ikut partisipasi. Matanya ikut nangis, lisannya ikut mengaduh-aduh, kemudian tangannya ikut nopo ngelus-ngelus kakinya napa no, <laughs> berjalan ke rumah sakit <laughs> semuanya ikut reaksi padahal yang sakit cuma satu cuma satu satu bagian padahal giginya kita banyak yang sakit cuma satu tapi subhanallah kalau berhenti sampai di situ mending ada sebagian orang Ketika menderita sakit Dia malah menyalahkan Allah subhanahu wa nah, na ta'ala Terus bagaimana ustaz Sakit itu kan Tidak enak Orang sakit itu kan Tidak nyaman Orang yang sakit itu kan menderita Betul Saya tidak mengingkari hal tersebut Orang yang sakit itu tidak enak Tidak nyaman apa-apa rasanya enggak enak Makanan seenak apapun rasanya Pahit Padahal ketika sehat Lawuh Kenapa? Lawuh Sambel Kalih kerupuk Itu sudah enak Ketika sakit Masya Allah Yang gulai mali Sate berapa malih biasane? Nah. Pokoknya apa yang kita inginkan disiapkan, tapi ya cuma disentuh sedikit. Saya bukan sedang mengingkari bahwa orang yang sakit itu menderita, tapi sadarkah kita bahwa ternyata di balik penderitaan sakit itu banyak sekali kenikmatan. Yang seringkali justru kenikmatan itu tertutup dengan rasa sakit yang kita rasakan. Loh apa ya Ustaz? Makanya judul pengajian kita nikmat dalam sakit. Bahwa ternyata di dalam sakit itu ada berbagai nikmat. Yang kalau kita sadari rasa sakit yang kita derita itu akan terasa lebih ringan. Makanya sering kita temukan ada dua pasien, penyakitnya sama, rasanya sama, kamarnya sama, dokternya sama, obatnya sama, parahnya sama. Ibu A dan Ibu B. Akan tetapi Ibu A ini, subhanallah, tidak terdengar keluhan dari lisannya yang ada adalah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astagfirullah. Isinya itu. La haula wala quwata Itu ibu A. Ibu B pinggirnya isinya R2 Lara 2 la Biunge sama nih padahal penyakitnya sama, rasanya sama, menderitanya sama. Kenapa yang ini bisa menghiasi lisannya dengan zikir yang satunya isinya cuma mengeluh? Karena ibu A ini tahu bahwa di balik sakit ini ada nikmat-nikmat besar yang sering tidak kita sadari. Apakah kenikmatan tersebut di depan kita, makalah yang sudah ibu bapak sekalian pegang, ada empat kenikmatan. Di balik sakit yang diderita oleh seseorang. Walaupun sebenarnya mungkin masih ada nikmat-nikmat yang lain selain yang saya sebutkan ini. Ini sekedar sampel, sekedar contoh bahwa ternyata di balik sakit itu banyak hikmah dan banyak nikmat. Yang pertama Di antara nikmat orang yang sakit Bahwa sakit itu bisa mengurangi apa? Dosa Menurut saya, ada yang tidak punya dosa di sini? Angkat tangan Oh, tidak ada Ada yang di sini dosanya sedikit? Angkat tangan ada yang di sini dosanya banyak angkat tangan. Dosa yang banyak ini pengennya kita bawa sampai menghadap kepada Allah atau pengennya kita bersihkan dulu. Supaya apa Ustad? Supaya nanti ketika kita menghadap Allah Azza wa Wajalla kondisinya sudah ber kalau sudah bersih menghadap kepada Allah Dengan izin Allah Azza Azzawajal Akan langsung masuk ke surga Tapi kalau menghadap kepada Allah masih kotor Kotor dalam arti banyak dosa Maka mau gak mau ya harus mampir dulu Mampir dengan putih nanti ditengnerakan. Supaya apa Ustad? Supaya dibersihkan. Kalau membersihkan noda di dunia sih gampang, tinggal pakai nomor, sabun, ya kalau perlu pakai pemutih, ya masukkan ke mesin cuci, kemudian kalau perlu pakai air yang, yang panas, gampang kalau di dunia. Nah, kalau di akhirat, enggak. Membersihkannya adalah dengan dibersihkan di dalam api neraka. Dengan dibakar tubuh tersebut, sampai dosa-dosanya itu berguguran. Ya? Nah, Ustaz, supaya kita enggak mengalami proses pembersihan di akhirat tersebut, itu bagaimana caranya, Ustaz? Kita bersihkan dosa itu di dunia. Bagaimana caranya Ustaz? Saya pernah menyampaikan pengajian judulnya Pelebur Dosa Apa judulnya? Pelebur Dosa Kalau menjadi biasa buka internet Cari saja itu di Youtube ya. Judulnya Pelebur Dosa Intinya ada tiga Yang pertama yang bisa menghapuskan dosa adalah Taubat Yang kedua adalah Amal Soh saleh, yang ketiga musibah. Ini yang sedang kita bahas sekarang, musibah. Musibah itu macam-macam, di antaranya adalah sakit. Jadi, orang yang sakit itu di antara hikmahnya akan mengurangi dosa-dosanya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Ma yucibul Muslima min nacab, walla wasab, walla ham, walla hazan, walla ada, walla gham." Rasulullah SAW mengatakan: "Andaikan seorang Muslim diuji oleh Allah dengan kelelahan, dengan sakit, dengan kesedihan, kekhawatiran, gangguan," Dan kesusahan Hatta syaukah Yushakuhal Sampai pun Ujian itu sifatnya Adalah kita Tertusuk duri Ibu-ibu pernah Tertusuk duri? Ketika apa bu? Ketika Ngurusi tanaman ya, Biasanya ibu-ibu yang punya Bunga apa bu? Mawar Ya, kadang-kadang motongin dahan-dahannya e, itu nggak sengaja terkena duri keluar darahnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, andai kan seorang Muslim tertimpa sesuatu berupa sakit, sedih, hundah bulana dan seterusnya capek, sampai pun musibah itu sifatnya terkena duri, apa ganjarannya? Ilah kafarohu biha min khatayahu. Ganjarannya Allah akan menghapuskan no, dosa-dosanya. Senang nama no, ya? baca? Senang. Semakin berat sakitnya maka dosa yang akan dihapuskan semakin banyak. Semakin ringan sakitnya dosa yang dihapuskan semakin sedikit. Berarti, nah, berarti, naboh? Jaluk? Ndah, ndah. Bukan berarti kita minta penyakit yang, yang parah, bukan? Ya. Nanti kita akan jelaskan di belakang. Jadi. Ini hadis menunjukkan bahawa orang-orang yang menderita sakit Akan dikurangi, nobo, dosanya Makanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati Para ulama kita dahulu Ketika sakit, mereka bersyukur kepada Allah Ketika sakit, mereka bersyukur kepada Allah Wonton, apa wonton, kita memiliki singkat niku. Ha? Bersyukur kepada Allah Ini oleh arisan Ini ha? ketiba Tureng <tuh> okay. Bersyukur kepada Allah Itu seperti itu Masa sakit bersyukur kepada Allah Karena para ulama kita tahu Bahwa Dikuranginya dosa Dengan cara sakit itu Jauh lebih ringan Dibandingkan dikuranginya dosa Dengan cara dibakar di mana? Raka Tidak ada apa-apanya Sakit yang kita derita Ibu-ibu Bapak-bapak yang sudah sepuh Biasanya sakitnya apa? Bengkek ya. Boyok ya. Ketika duduk lama Mau berdiri gimana rasanya? Aku tolongi, ge tolongi. <laughs> aku rada bisa menyat. ya. Yang seperti ini walaupun kelihatannya remeh akan tetapi subhanallah bisa mengurangi napa dosa. Makanya hati-hati bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati. Ceramah khotbah Jumat kami yang lalu kami menyampaikan orang-orang yang banyak dosa orang-orang yang banyak dosa sering maksiat kok enggak pernah sakit hati hati ya okay. orang-orang yang banyak dosa sering melakukan perbuatan maksiat kok enggak pernah sakit hati-hati kenapa ustaz bisa jadi panjenengan ini akan dirapel azabnya nanti di akhirat Dosa si simet dia teman. Saya bukan sedang nabut-nabut, ini kenyataan. Ya. Jadi, ketika orang banyak dosa, kok enggak pernah diingatkan sama Allah? Itu namanya istidroj. Apa namanya? Istidroj. Menurut orang Jawa, istilahnya lagi di... lagi di lulu. Lagi di ulur sama Allah Azza wa Jalla. Ya. Supaya dia ini nanti pada hari kiamat Mendapatkan azab yang berlipat ganda Makanya ketika kita menderita sakit Atau ketika manusia menderita sakit Ketika ulama kita menderita sakit Mereka bersyukur kepada Allah Alhamdulillah Dosa saya ber berkurang Ini yang pertama Akan tetapi tentunya bukan sekedar sakit Tapi ada poin yang kedua Yaitu sa sabar ya. poin yang kedua nikmat di dalam sakit yang kedua adalah dengan sabar sakit ini akan menjadi mesin pahala apa hmm, no, sih Ustaz? mesin pahala mesin pahala itu adalah sesuatu yang menghasilkan apa? No, pahala yang banyak syaratnya apa? No, Sa sabar Nah, kalau enggak sabar ya malah nanti naudzubillah masuk neraka. Diuji oleh Allah dengan sakit gigi enggak tahan kendang. Bukannya dapat pahala malah masuk neraka naudzubillah min dzalik. Makanya syaratnya sabar. Ustaz, kalau nangis itu boleh enggak? Boleh enggak nangis? Jadi ketika kita sakit gigi kemudian matanya merebes mili Sebenarnya kita usap-usap ini boleh enggak? Boleh. Itu sesuatu yang sifatnya manu, manusiai. Yeah. Sifatnya manusiawi. Yang yeah. tidak boleh itu kalau misalnya sampai kita protes sama Allah. Ya Allah, aku ismi masjid ranci. Kok sakit-sakit? Dah -sakit? eh, kah? Wong ratau. Wong ratau solat. Kok malah? sehat wal-abih. Allah ini gimana? Tidak boleh. Lisan ini harus di nombor? Harus dijaga. Kalau sampai seperti itu, berarti kita tidak sabar. Kalau sampai seperti itu, berarti kita tidak sabar. Dan para ulama kita mengatakan, ada satu tingkatan lagi di atas sabar. Yang ini hanya manusia-manusia khusus yang bisa mencapai tingkatan tersebut. Yaitu Ridho no, Ridho Jadi di atas sabar no, Rido Ya kita kalau sudah bisa sabar Alhamdulillah Kalau kita sudah bisa sabar Alhamdulillah Syukur-syukur bisa no, Ridho Bedanya Nopo Ustaz Kalau sabar itu kita menerima Tapi rasanya isi Nopo Di hati itu masih sakit rasanya Tapi kalau Ridho itu kita menerima dan hatinya plong sakit, tidak sakit, hatinya tetap plong itu namanya ri kita mana nih, ridho atau sabar? <gak> sabar, kadang-kadang eh, sih masih sulit, apalagi sampai tarah ridho, tapi tidak apa-apa, latihan ya kita latihan, kita mulai misalnya, ya, tanya sekarang sakitnya apa, macam-macam toh Ya apa sekarang sakit yang diderita nobo nah, pilek, apa lagi kaki apa namanya pengapuran, ya yeah. apa lagi asam, sam urat, nobo mana deh lumpuh, gula, nah, diabetes, kawan terma deh Kolesterol, nah ini kita mulai sekarang, ya, yang gula lemas, yang kolesterol pusing, ya, yang asam urat buah jalan, sulit. Sekarang lisan ini di, dijaga. Kalau terasa sakit, gak usah kebanyakan nglup, aduh aduh rosak. Panjang dengan aduh aduh, iya pasan pada baik, genau you badan. Know panjenengan mau adu-adu, rasanya sama coba sekarang kita tanya sama orang yang sedang menderita asam urat yang satunya ngomong adu-adu, yang satunya diem saja sambil memohon kepada Allah, rasanya sama enggak? sama apanya? <laughs> rasa sakitnya tetap sama bahkan mungkin yang adu-adu, rasanya tambah sakit yang satunya Ya, Karena dia berpikir kepada Allah Azza wa Jal, Akan diringankan oleh Allah Kemudian konsentrasinya itu Bukan kepada no, Kepada sakit Coba orang yang adu-adu Kan mikirnya cuma sakit Akhirnya seluruh otaknya itu tertuju kepada sakitnya Sehingga malah Tambah sakit Tapi ketika seorang berpikir kepada Allah Konsentrasinya akan berubah menuju kepada mengingat Allah azza wa wajalla sehingga seringkali tidak terasa contoh nyata seorang ulama atau seorang sahabat saya lupa kalau enggak salah Abdullah ibn Zubail kalau enggak salah suatu hari dia setelah pertempuran kakinya luka kakinya luka setelah diobati enggak bisa Dokter memutuskan ini kaki harus diamputasi Karena kalau tidak diamputasi Nanti bakalan apa? Oh, bakalan menyebar kepada yang lainnya Malah bisa mengakibatkan ma ma ma ma Nyawanya hilang Alias meninggal Setelah dokter mengatakan seperti itu Maka beliau mengatakan Ya, kalau memang itu sudah keputusannya dokter Saya siap Tapi tolong Saya diberi kesempatan Kesempatan apa? Saya ingin sholat saya ingin sholat. Ketika nanti saya sudah sholat. Di tengah-tengah sholat. Saya sudah kelihatan pusuk dalam sholat saya. Sudah konsentrasi dalam sholat saya. monggo panjangan potong. Tak apa-apa. Akhirnya betul. Oh munggu. Setelah dia masuk dalam sholat. Pusuk konsentrasi kepada sholatnya. Dipotonglah kaki itu. Dan. Jangankan berteriak, mengaduh saja tidak, gak kerasa. Kok bisa Ustaz? Karena sedang nabo, konsentrasi kepada salatnya. Sakit nabo badan. Nah, insya Allah. Panjenengan ketika salat dicopot lembut, kerasan nabo badan. Nah, gue sih, gue <guluh> contohnya gue. Dicapat lembut kerasa. Ustad kerasa bawang sami mawon. <guluh> kita ini lagi belajar, ya. Kita ini lagi be belajar. Ustadnya ya belajar, jamaahnya ya belajar. Jadi ketika seorang sabar, segala sesuatu akan terasa ringan. Jadi orang yang bersabar, pahalanya akan banyak sekali. Makanya di dalam Al-Quran, surat Az-Zumar ayat 10, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighayri hisab Yang artinya, hanya orang-orang yang sabarlah, yang akan diberikan pahala yang tidak ada batasnya. Allahu Akbar. Salah satu amalan yang akan diberi pahala tanpa batas itu sabar. Amalan yang lain akan dilipat gandakan 10 sampai 700. Ya, salat 10 sampai 700, sedekah juga sama. Tapi kalau sabar, tidak ada batasnya pahalanya. Makanya dari sini keliru sebagian orang yang mengatakan sabar, sabar, nanti kapan? <laughs> Bu, sing sabar, ghe, sabar gue anak, wates ya, gak bener ini. Ini dari mana ini orang yang mengatakan sabar itu ada batasnya, ya? Pahala pahala sabar itu tidak ada batasnya. Loh kalau misalnya sabar itu ada batasnya, berarti pahalannya juga ada batasnya. Ya Sabar itu pahalanya gak ada batasnya. Makanya orang yang bersabar itu tidak ada batasnya. Bersabar sampai kapan? Sampai menghadap kepada Allah. Ini adalah yang ke kedua. Yang ketiga. Bahwa sakit ini bisa menyadarkan diri dari kelalaian, Bisa menyadarkan diri dari no, kelalean. Nosewu. Kadang-kadang kita ini, ya, saking seringnya mendapatkan nikmat dari Allah sampai kita ini terlena, rizki lancar terus, ya, tubuh sehat terus. Akhirnya kita kadang-kadang lupa, ya. yang dulu awalnya ketika rumahnya masih biasa, rajin pergi kemana? Ke masjid. Ketika rumahnya agak dibaguskan sama Allah, tetap ke masjid, tapi mulai, mulai telat. Ya, yeah. kalau dulu agan belum dikumandangkan sudah ke masjid, mulai kaya ini lah engko ngenteni oma. Sama Allah rumahnya dibaguskan lagi, dibikin tingkat, mulai kepikiran. Langkonek memecit, anak si nyolong ke priwek Akhirnya mulai tidak sholat di masjid, dikurang. Nanti lama-lama, seluruh sholat tidak di masjid Seluruh sholat tidak di masjid Di rumah, nanti lama-lama, satu sholat demi satu sholat itu dikurangi sampai tidak sholat Orang-orang yang sebenarnya sedang lalai Biasanya orang yang lalai ini butuh diingatkan. Kalau lalainya sudah parah, kalau lalainya sudah parah, disenggol orang kerasa. Kudune? Oh, dipentong. <laughs> ya. Yeah. Kalau dicubit dengan cubitan yang kecil gak kerasa. Kudune di? Diteot supaya kerasa. Ya, diselentik kecil gak merasa Harusnya diselentik yang keras Orang lalik itu harus diingatkan Di antara bentuk peringatan Allah untuk orang yang lalik Sakit Makanya subhanallah Betapa banyak orang-orang yang taubat setelah sakit Gino Gino. Betapa banyak orang yang meninggalkan rokok ketika sudah kena jantung Orang lagi dongak-kakang dong. Tapi betapa banyak orang yang seperti itu. Jadi diingatkan sama Allah batuk-batuk kecil belum sadar. Diingatkan oleh Allah sesak napas dikit belum sadar. Oh, ini perlu di dinobok apa. <tapi> ya, yeah. dikasih sakit yang parah baru sadar. Yeah. Saya punya teman ya, yeah. punya teman seperti itu. Jadi ketika masih sehat gagah sekali, ya tetap nggak bisa dinasihati apa saja sulit. Selalu ninggalkan yang namanya ahli hisap itu, <laughs> yaitu udunya. <laughs> itu sulit sekali, ya. sulit sekali untuk menghilangkan yang namanya hisap tadi. Ya. Akhirnya setelah itu diuji sama Allah Azza Wajalla dengan penyakit komplikasi baru sadar, ya sudah. Tobat-tobat orang bakalan apa? Rokok. Alhamdulillah dia tinggalkan. Begitu sembuh, balik-balik. Sa'udhu <gülüyor> nah, billahi min. Ya, Maka kadang-kadang ujian itu memang dikasih oleh Allah berat. Supaya kita sadar. Itu dalilnya dalam Al-Quran, surat ar rum ayat 41. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Zohar al-basadu fil barri wal-bahri bima kasabat aidin nas telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Lyudziquhum ba'dallazi amilun. Allah berkehendak menimpakan kerusakan itu agar para manusia merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, bukan semuanya, supaya merasakan apa? sebagian saja. Ya untuk apa? lallahum yarji'un supaya mereka kembali ke jalan yang benar, supaya sadar, supaya taubat. Ini yang ketiga. Yang terakhir di antara hikmah dari sakit adalah sakit ini akan mengingatkan nikmat napa? sehat. Subhanallah Bapak-bapak dan Ibu Sering sekali kita itu lupa nikmat. Gimana, Bapak dan Ibu? akan sadar. Sehat, nikmatnya sehat Gigi, itu kapan? Ketika sedang sakit Kita baru sadar Nikmatnya bisa bernafas Kapan? Ketika sedang sesak Ketika sedang Kalau kita suruh bayar Oksigen itu berapa sih? Hmm. Saya pernah baca Kalau gak salah Oh, dalam satu hari ini kita kalau oksigennya itu bayar terus ya sekitar seratusan juta kalau nggak salah gitu. Nah selama ini kita gratis semua buatan, gratis. Bahkan maaf maaf ini bisa buang, bisa buang, buang air kecil atau buang air besar. Nikmat semua buatan, nikmat. Berapa banyak orang-orang yang enggak bisa buang dari jalan yang sudah ditentukan, terpaksa harus di dikasih lubang. Allahu Akbar. Ya. Dikasih lubang di sampingnya supaya bisa keluar. Jadi ketika kita kebelet nikmat kamu monggo, nikmat. Ya. Maka jangan suka ditahan-tahan. Ya. Kebelet itu nikmat. Itu ya bisa buang Ngantuk, nekmat sama bagian Nekmat Tapi jangan di pengajian eh? Nekmat Betapa banyak orang yang gak bisa Tidur Ya Ngantuk gak bisa Apalagi di Sampai setiap mau tidur, minum Obat, subhanallah Allahu Akbar kita ini baru sadar Nikmatnya sehat ketika Sedang sakit Allah Azza wa Jalai maaf Seorang penyair berkata As-sihatu tajun Ala hu'usil as-sihat Kesehatan itu Adalah mahkota Mahkota yang Ada di atas kepalanya Orang-orang yang sehat La yaraha illa Marba yang bisa melihat mahkota itu hanya orang-orang yang sedang sakit. Orang yang sehat itu enggak kerasa bahwa dia sedang pakai mahkota. Ini adalah hikmah yang keempat. Makanya kalau laki sakit, nuh sewu yang sudah sepuh-sepuh ini, penyakitnya kan macam-macam nggih. -macam, Seperti yang saya katakan tadi, ada asam urat, ada gula, ada kolesterol ada tensi yang tinggi maupun yang yang rendah ketahuilah kita ini lebih lama sehatnya dibandingkan sakitnya Ya, biasanya yang sakitnya kayak gitu tuh usianya sudah 50 ke atas. Ya, atau bahkan 60 ke atas. Loh dulu panjenengan usia 1 sampai 60 tahun sehat ama boten? Sehat. Mungkin baru sekarang kita enggak boleh makan gula banyak. Ya sekarang harus pakai gula yang no Apa itu? Gula yang low kalori ya kalorinya sedikit ya. Coba sekarang kita bayangkan mulai dari usia 1 sampai 60 tahun kita makan gula berapa kilo? Ya coba kalau setiap hari kita minum teh, nah, satu sendok dua sendok gula. Coba dihitung selama 60 tahun sudah berapa kilo berarti kan kita sudah menikmati nikmat Allah subhanahu wa taala ya maka ini empat hikmah dan mungkin masih ada yang lainnya yang terakhir catatan yang penting sekali di sini bahwa apa yang saya sampaikan di atas bukan berarti kita ini disuruh minta sakit ya Allah berilah saya sakit enggak tapi kita tetap minta sehat tapi kalau suatu saat sakit, kita berobat, berusaha sesuai dengan tuntunan agama. Kalau belum sembuh, ingatlah empat hikmah tersebut. Insya Allah akan terasa ringan penderitaannya di dunia. Dan akan mendapatkan pahala yang berlimpah nanti di akhirat Allahumma. Amin. Ini yang dapat kami sampaikan. Kalau ada yang bertanya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rakyat yang saya hormati, saya akan mudah rasa, maksudnya heran Gini di masjid itu tahu mama saya itu, gemangah perempuannya kok tidak ada seorang orang. Ya kebanyakan laki-laki semua. Padahal pada umumnya kebanyakan musola, musola atau masjid itu jamaah kebanyakan perempuan. Apakah itu karena disebabkan ada hadis yang mengatakan sebaik-baik perempuan sholat itu di rumah apa begitu apa ya? Dan kalau kita mengingat sholat yang terbaik untuk perempuan adalah di belakang. Berarti kan di situ ada Tugas untuk perempuan berjamaah sholat. Terima kasih, Mohon keterangannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan, Ustaz di musola saya kok nggak ada jamaah perempuan. Itu apa karena ada hadis yang mengatakan bahwa wanita lebih baik sholat di rumah atau bagaimana? Jawabannya belum tentu, belum tentu karena ada hadis itu. Bisa jadi. Karena para wanitanya Memang gak sholat Gino, Mungkin Ada kemungkinan seperti itu Kemungkinan yang pertama Memang para wanitanya Pada males sholat Kemungkinan yang kedua Tadi yang Panjenengan sampaikan Antara dua kemungkinan ini Jelas kemungkinan yang kedua lebih baik Daripada kemungkinan yang pertama Orang sholat kalau kemungkinan yang kedua, jamaahnya lebih memilih untuk sholat di rumah, tidak apa-apa Bahkan itu lebih abdul Rasulullah s.a.w. mengatakan Sholatul mar'ati fi baytiha Sholatnya wanita di rumah lebih abdul dibandingkan sholatnya di masjid Boleh enggak ustaz ke masjid? Boleh Boleh-boleh ya. saja akan tetapi ketika ke masjid harus dijaga pakaiannya ya Dandanannya jangan menimbulkan fitnah Alias jangan berdandan dengan mencolok sampai mengundang ya, pandangan para lelaki Pengennya dapat pahala malah bikin dosa Boleh nganggu parfum nanti Masukur orang lewat tuh tiang bunyi usaha apa ya? Ya, jangan ya. Kalau mau ke masjid boleh akan tetapi dijaga etikanya Kalau di rumah gimana Ustaz? Lebih afdal. Kalau di rumah lebih afdal. Monggo. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Ustaz 3 kali hari Senin, tanggal 4, tanggal 11 dan tanggal 16 Tidak hadir tapi ada yang mengisi, yaitu pada hari Senin Yang akan kami tanyakan, atau mohon dijelaskan ialah Banyak orang yang sakit, justru malah meninggalkan sorat Dengan harapan nanti kalau sudah sehat akan sorat Begitu pula ada orang yang masih bisa berdiri, bisa mandi Bisa makan, tidak ketawa, Tapi di kasur dengan sonder. Mohon diterangkan agar mereka-mereka memperbaiki sikap yang seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang sakit meninggalkan sholat, katanya nanti kalau sudah sembuh akan? Kalau tidak sembuh. Berarti orang sholat terus. Ketahuilah kaum muslimin, kaum muslimat yang kami hormati bahwa ketika orang sakit di dalam agama kita itu mendapatkan dispensasi ke Keringanan ya, Mendapatkan kering, keringanan Jadi bukan meninggalkan sholat, tapi diringankan Di antara bentuk keringanannya kalau nggak bisa sholat sambil berdiri, boleh sambil duduk. Kalau nggak bisa duduk, boleh sambil berbaring. Kalau misalnya berbaring, tidak bisa bergerak-gerak, boleh pakai isyarat subhanallah. Ringan sekali. Panjirkan takbiratul ihram isyaratnya. Apa yang bisa digerakkan? Yang bisa digerakkan mata misalnya kedip Allahu akbar. Ustaz, apa ada yang ada? Ya. Ada sebagian orang setelah operasi saya pernah baca cerita orang yang melakukan operasi ganti liver. Uh, livernya diganti. Jadi ya, cangkok livernya itu. Diganti dengan liver yang baru karena liver dia sudah rusak. Setelah dioperasi Syaratnya tidak boleh bergerak sedikit pun selama 24 jam. Panjenengan bisa bayangkan, sekarang ya panjenengan. Diem. 5 menit. Enggak usah bergerak. Pegel kok, Mas? Jangan bergerak. Tangan apa diem saja. 50 menit, eh, bukan 50. 5 menit saja. Wah, oh, pegelnya luar biasa. Ini 24 jam enggak boleh bergerak apa-apa. Lu -apa. terus salatnya bagaimana? Isyarat dengan kedipan mata. Hah? Kemudian dengan apa? Kalau jadinya boleh digerak kalau enggak boleh ya matanya. Allahu akbar. Baca kemudian semampunya. Ketika akan ruku, kedip mata lagi. Ketika akan sujud, kedip mata lagi. Berarti kalau antara takbiratul ihram sama ruku, enggak boleh kedip-kedip pisan. -kedip, Ya boleh Tapi kan niatnya kan beda ya, Kalau yang kedipan yang ini kan niatnya Takbiratul ikram Kalau yang di tengah-tengah kan kedip-kedip no, Biasa ya. Jadi begitulah keringanan Yang diberikan oleh agama kita Bayangkan, mulai dari berdiri Duduk, berbaring, sampai isyarat Boleh Nah ini Sehat walafiat Kakinya masih utuh Tangannya masih utuh kok enggak ke? ke masjid ini gimana? Ya. Saya sering menemukan orang-orang ketika saya masih kuliah di Madinah ke masjid itu pakai kursi roda. Ke masjid pakai napa? Kursi roda. Tang Indonesia wonten apa mboten? Jarang nggih. jarang. Enggak ya, ke masjid kenapa, Pak? Sakit. Sakit nama Pak Panu, Panu, enggak ke masjid tu ke bangkerten, ya, ketelaluan itu namanya, ya, mata masih sehat, masih bisa melihat. Kalau enggak salah saya pernah ceritakan di sini, ada saya punya video, ya, punya video seorang kakek bah bah di Saudi, ya, dia ini butang, enggak ada yang bisa nganterkan dia ke masjid nggak punya anak mungkin sudah meninggal dia pengen ke masjid apa yang dia lakukan pakai tali jadi dia itu jiret tali dari rumahnya diikat kemudian ditaruh di atas tanah sampai diikatkan kemana ke pagarnya masjid setiap agan datang dia apa meraba-raba nyari talinya di mana Terus dia jalan sambil pegangan apa? tali sampai ke masjid. Sholat lima waktu nggak pernah telat. Buta, sudah tua, nggak ha? ada yang nganter. Rumahnya jauh dari masjid. Nah kita mata masih sehat, masih muda. Kok nggak ke masjid? Ya kebangetan namanya itu. Ya monggo. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wisda Kami akan menanyakan Seseorang dalam keadaan sakit parah Misalnya Ada jarum infus Ada jarum transfusi Dan sebagainya Sehingga Dia Untuk bersuci Ini misalnya harus dengan tayamun Namun tidak mampu untuk melakukan tayamum Karena beberapa jarum yang ada di badannya Sehingga apakah boleh Untuk bersuci ini Apakah itu dengan tayamum Dibantu dengan orang lain Jadi istilahnya dibutuhkan gitu. Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya boleh Istilahnya ditayamumi Bukan tayamum sendiri Tapi di Itayamu. orang yang tunggu yang sehat ya ambil debu di tangannya kemudian diusapkan ke muka dan napa no, dan tangannya ada khilaf di antara para ulama apakah cuma telapak tangan atau sampai napa no, atau sampai siku ini ada perbedaan pendapat memang di antara para ulama masing-masing punya dalil insyaallah nah masing-masing punya dalil baik yang cuma telapak tangan saja ataupun yang sampai si, siku ya masing-masing saling menghormati saja. Ya, masing-masing saling menghormati. Kalau meyakininya cuma toakak tangan ya ada dalilnya. Yang sampai siku juga ada dalilnya. Jadi tidak perlu saling napa? Saling menjelek-jelekkan, ya. Jadi intinya ditayamumi. Ditayamumkan, ya, ditayamumkan oleh orang yang sehat yang nunggu dia. Oke Monggo Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan Dengan kandungan hadis Yang berdunyi Nikmatani mahbun Bi makathirun minan nas Asyikatu apara Apakah hal ini Banyak penyakitnya Yang kedua Apa yang menjadi Indikator Ashabus As-kabeer, yamin wa as-simal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ni'matani Kathirun bihi ma nas, as-sihhatu wal farah." Dua nikmat yang banyak orang tertipu dan terlena. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah waktu luang. Ya, waktu luang. Memang ini kenyataannya, makanya tadi saya katakan, ketika sehat suka kita lupa, ketika sakit baru ingat allah. Makanya coba perhatikan orang yang sakit itu dia lebih banyak berdoa, ya lebih banyak berzikir. Tapi ketika sehat lupa, gak doa gak zikir. Juga waktu kosong, banyak di antara kita ketika waktunya sedang kosong lupa, ketika waktunya sempit baru. Baru berusaha, oh, ini kaya kaya kaya kaya Ketika masih muda, ketika sehat, enggak berangkat haji Padahal duitnya ah, ada Kalau enggak ada itu lain masalah Ini duitnya ah, ada Ketika tua baru berangkat, akhirnya banyak hal-hal yang tidak sempurna bisa dilakukan Harus digeledek, pakai apa kursi roda Nah dulu ketika sehat, punya duit, enggak berangkat-berangkat, kenapa? Ya, yeah. Jadi banyak orang yang terlena Dengan yang namanya kesehatan Dan waktu luang. Kemudian yang kedua, apa indikasi dari Atau indikator dari Ashabul yamin dan ashabul shima Ketaatan kepada Allah Jadi orang yang taat kepada Allah Lahir batinnya, maka ini Insya Allah termasuk ashabul yamin Golongan sebelah K, Kanan, orang yang Tidak taat kepada Allah, maka ini Termasuk ashabul as shima Orang-orang golongan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz yang saya hormati, ada beberapa cara untuk mencari atau mengusahakan agar kita sehat, yaitu antara lain ada yang berobat, ada yang rukyah, dan di sini saya mendapatkan dengan cara membaca asmaul rasul sambatullohu anhiwasalam yang miakain bagaimanakah menurut pendapat ustadz bersama ini saya sertakan bacaan bacaan asmaul rasul yang miakain sebagian oke okay. nanti sampaikan yeah. ya Jadi pertanyaannya, pengobatan itu ada yang dengan dokter, ada yang dengan rukiah Rukiah itu dibacakan Al-Quran al Kemudian, apakah ada pengobatan dengan Asma'ur Rasul? Ya, dengan Asma'ur Rasul Jawabannya, kami belum menemukan ayat atau hadis yang memerintahkan untuk melakukan hal tersebut Ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam punya nama-nama yang mulia. Itu tidak kita pungkiri dan beliau punya kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah dan di hati kaum muslimin. Itu tidak kita pungkiri. Akan tetapi apakah Nabi kita sallallahu mengajari kita kalau sakit membaca nama-namanya? Itu yang jadi permasalahan. Di sini disebutkan ada beberapa ada sebuah riwayat di sini, akan tetapi gak disebutkan ini riwayatnya siapa, ya cuma disebutkan uh, dari Ali uh, Rasulullah Shallallahu, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda Barang siapa dari umatku yang melakukan ini dan itu, ini gak disebutkan hadisnya riwayat siapa, ya kemudian apakah hadisnya soheng atau tidak? Nozehu di zaman kita ini bahkan dari dulu, ya dari dulu itu yang namanya hadis-hadis yang lemah bahkan yang lebih parah hadis yang no palsu itu menyebar. Ya. Banyak orang tidak tahu dikira nya hadis ternyata bukan hadis. Makanya di sini kita perlu meningkatkan kewaspadaan kita. Jadi intinya kami belum pernah mendengar. Ada ayat atau hadis Dari Nabi yang soheh yang nyuruh Seperti itu Makanya lebih baik memakai Yang sudah jelas-jelas saja Berobat ke dokter Atau menggunakan ruqyah Membaca Al-Quran dan zikir yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala wasallam waktunya ternyata sudah habis terima kasih atas perhatiannya mohon maaf atas segala kekurangannya. kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la illa anta astagfiruka wa atubu ilaikum warahmatullahi wabarakatuh